Baik requestnya masih dicatat dulu satu demi satu semoga nanti bisa diturutin bersama Yufa Lapa. Langsung saja lagu yang kedua karena masih banyak sekali yang antri di belakang adik-adik saya belum hadir. Lagu yang kedua. Special buat kamu yang manja ya. <tuh enjoy> Terima manja <laughs> Terima kasih Terima. semuanya. Matur nuwun. Alhamdulillah sore hari ini manja. ya. Manja sekali manja. penontonnya. Manja. Ya. Asal tawurane enggak boleh manja. Enggak <laughs> boleh tawuran itu manja boleh tawuran jangan ya. Terima kasih Mas Mbak Maung. Terima bang. kasih. Tui, Ratna. Ju pala apa? Luar biasa.